プロジェクト、プランティアポジャパンクストリート、クストリート、ジャパンジャパンディマイトン、ディアタンガジガテランがリバランティンバン、ロシアタラクストランセラ、エト、メントバタンディマイト、ソガイト、サパトミンダミナイラ、タパトゥンレラ、アウセンディレプラン、プロジェクト、エトアポバランダー、ウンダニャ、ウンダニュクアミノサイト、サワー、ウンダンパイ。 kapasitas mobil muatan sembilan ton, undang-undangnya cuma empat ratus ton a、nah, k a n Pengusaha juga terlalu k e beratan undang-undangnya kalau kayak gitu. Menurut saya itu undang-undangnya juga harus dijangan jangan dan kapasitas s e m a n ton yang b u a n y a enam ton dapat u j ton itu jangan terlalu direndah-rendahin gitu. Jadi itu kan pungli tiap d i jalan dia ditimbang iya. Assalamualaikum.、Nah, l a m a l Pak Juni silakan Pak. Iya. Kalau... Pak Joy silakan Pak Joy. Ya, menurut saya、uh, sebenarnya pemerintah yang sekarang kan cuma komitmen aja Karena saya cuma jadi curiga, jangan-jangan pemerintah sekarang juga terlibat di dalam n ya gitu Karena p r o j e k p r o j e k besar seperti itu kan kita mesti lihat、uh, substansinya sebenarnya apa gitu Tapi ya komitmen ya komitmen aja ya, Yang penting kan saya bisa lolos gitu kan, jadi presiden, jadi apa gitu Yang penting、uh, bisa p i l i h tapi urusan nanti terlihat Ini ya, tak kan e p e r t i itu Ya. terima kasih Pak Joy, Pak Timothy, silakan Pak. Salam Pak. Ya, silakan Pak. Ini ini ya Pak, kita percuma kalau ngomongin masalah korupsi ya. Kalau tim ini、nah, dalam hal ini Pak SBY mau mengungkap dan menyelesaikan kasus seperti Bank Senturi, kasus c a y u s tuntas dan d i h u k u m mereka yang bermasalah. Saya rasa korupsi yang, yang Akan datang dulu akan hilang gitu Dan kalau bisa Korupsi itu hukumannya mati Itu satu-satunya jalan gitu Pak Dan itu membuat orang jerah Selama hukum mati itu tidak ada Korupsi itu tidak akan hilang Itu s a h Pak Itu aja Pak Ya Terima kasih Pak Timoti, Pak Drajat s i l a k a n Pak b e g i n i Pak Ini kan masalah korupsi dari dulu Semua itu kembali Kepada k e m a n g g a a n pemerintah Ya パーフォーアリサフィト、ヤ a グ a オペキト、チラーヤ a グサラフィスキャラマツン、シャルビンドロークフィト、ウェイキー、オコ Uh, kalau menurut saya itu bukan balik ke zaman tujuh bulan, malahan ini sekarang ini lebih parah dari zaman tujuh bulan. Kalau kita mau lihat dari sisi kenyataannya, ya banyak sekali yang terbengkalai. n a h di zaman tujuh bulan itu kan masih ada pembangunan, masih ada restrukturisasi dan macam-macam. Nah sekarang ini untuk maintain maintain aja itu kita susah gitu, loh apalagi untuk berkembang. Makanya ini saya p e s i n i sekali dan saya juga merasa pungli itu tidak mungkin akan hilang ya kalau pungli hilang itu Indonesia hilang terima kasih. y a terima kasih Pak k o n s t a n Si Pak Didi silakan Pak. y a jawabnya gini Pak,、e, jembatan timbang itu seharusnya nggak perlu kalau bina marga otaknya pintar gitu loh. Jadi s e r t e k a n a n gandar itu maksimal lima belas ton bukan lima ton sepuluh ton gitu loh. Jadi Harus ada peningkatan teknologi. Jadi teknologi jalannya yang dikembangkan. Gimana supaya ton ase-nya bisa 30 ton, 20 ton. Jadi otomatis、eh, kita bisa mendapatkan dampak sebatan timbang. Jadi nggak ada pungli. Bagaimana teknologi men-support supaya hukum dan ekonomi baik. gitu? Terima kasih. Pak Cito, selamat sore. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya, menurut saya memang... budaya korupsi ini di negeri ini sangat menyedihkan ya karena sudah seperti p e r d a r a h daging gitu jadi korupsi ini、e, kalau mau dihilangkan tuh、e, mesti dihilangkan juga nih kayak n y a generasi ini jadi ya kalau untuk jembatan timbang itu よかったよ、パンアン、ユーカイトリバランティン、パン、マリパー、カイトリガナカネトジョンバ a ンティン、バンネトウ、ヤニガナカンアニャ、ヤファ、フォロシトラヤン、パワゲタモモビキタラビ、ユガナダルティン、バンネトウ、メモネトウ、ナダガナアニャ、ジョンバタンティン、バンネトウ、アパラティトウ、ディサナギガサモアニャ。 Isok ya, ya.、Mm -hmm. Jadi selama kita、uh, bisa berkomunikasi kerjasama dengan mereka, itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi mau ngomong apa ya?、Uh, Kalau soal untuk ini, ya sungguh sangat inilah ya, sangat、mm, koru korupsi di Indonesia ini ya benar-benar luar biasa dah. Itu terima kasih ya. Oke,、okay, Pak Doni. Halo. Silakan Pak Doni. begini ya kalau saya saran siapapun yang mau jadi pemimpin jangan janji-janji pengen berantas korupsi deh soalnya kalau berani janji begitu berarti 24 jam dia n gak g cukup waktu buat ngecek sampai ke bawah-bawah gitu loh karena ini kan udah berurat berakar gitu jadi、uh, lebih baik korupsi n g gak usah dibahas deh、uh, soalnya itu perlu satu generasi Harus dihabisan Baru bisa selesai Nah sekarang generasi baru Udah ketularan semua Jadi baru masuk aja kerja Yang dilihat pemandangan kayak begitu Udah Jadi cepet belajarnya juga Kalau korupsi, ngebahasinya、hmm. susah i t u aja Bu Oke,、okay, terima kasih Ya kita menuju ke Pak Isher Selamat sore Pak Isher Selamat sore Ya silahkan gimana opini Anda Pak Ya itu faktanya ya、um, Tidak tahu bahasanya apa yang, yang jelas Saat ini saya、uh, Lihat、so、Yang paling m a n t a s yang mengatakan Sudah m e m p e r y a y a Sekarang keapapun urusan ya, Dengan Pemerintah terutama ya pengalaman Itu tidak akan dihajar Secepat kalau tanpa ada uang nah, Termasuk yang d、uh, i m b a t i a n timbangan tak ini、ya. Pola pikir Rakyat kita memang sudah sangat berubah Sekarang ジャリパルワダ、ブルブトルパミンペニャンポニャンコメッマン、アトーパミンペニャンブルブトルー、イスイランヤブ u m ジハラジハラアランアティアン、リアティタラ n ルマミキラカン、i ャパタン、ウォン、タリブルブラート。 Menjadikan bangsa ini ke yang lebih baik Karena saya akan tahu ada n gak g sekarang Nah saya sebagai masyarakat awam Kadang-kadang agak putus asa gitu Melihatnya、eh, Saya、hmm. lihat sendiri dengan Kejadian-kejadian d、uh, Isu i nasional sekarang banyak Hal-hal yang terjadi Yang intinya adalah p e r b u t a n Peluang untuk mendapatkan uang ya, Dengan tanah putih Jadi memang sudah memudah ya Perlu pemimpin Baik di pusat maupun di daerah, yang betul-betul komit -betul,、uh, berjuang untuk uh, persiapan uh, menuju akhirat, saya cari demikian. Itu a j a komentar saya.、Okay. Eh. Gimana komentarnya, m a k Tio? Bukan lagi DNA, barangkali candu ya.、Hmm. Kalau ketahuan, paling-paling sanksi administratif Paling、hmm. lagi, kalau lebih tinggi lagi, paling-paling b a n t e r masuk Hotel Perdeo.、Hmm. Di Hotel Perdeo, kalau mau enakan, uang korupsinya keluarin dikit-dikit. Biasi kan?、Hmm. Pak Yos, selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan Bapak. Sebetulnya gampang. Kita pakai aja negeri, seperti negeri Cina itu y a、hmm. Pemimpinnya bicara, sebenarnya saja seratus kutipan i sembilan puluh sembilan untuk anak buah saya yang korupsi. Yang satu untuk saya sendiri, itu aja saya r i n i r ampuh ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Yos dan saya beralih ke Pak Michael. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam, b a k a n Mas Kali Dewi, semakin t a i itu untuk menghapus、uh, yang namanya pungli. Jadi、uh, saya rasa itu tidak heran lagi, apalagi... Kalau saya sendiri m a t a k a n itu udah m e l a k u k a n d n a ya Ya itu memang benar d n a kita Jadi kalau ada pungli itu Mungkin banyak yang mati gitu Kalau ada pungli banyak yang sejahtera Nah tinggal kita pilih mau yang mana Mau yang mati atau yang sejahtera Ya juliannya pasti yang sejahtera i t u Makanya ada d a l a m kesempatan ini saya mencoba menghimbau、uh, Sadar lah マカシカマリパ、マイカル。パロニブウン a イアマランギラカニブウォー。イアカナピセンビリオレハキャティナニッシャーカレナ、スティラキャティナニ Seperti kejadian G30 SPKI. Bedanya, kalau G30 SPKI, pelawan-pelawan. Sekarang, itu koruptor-koruptor. Lihat aja nanti. p a s t i akan terjadi.、Naik. Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih kemarin untuk Anda Ibu Indah yang sudah memberikan komentar.